wa ala alihi wa sahbihi wa man walad qalallahu azza wa jalla li kitabihin dari ya ayyuhalladhina amanu liqtullaha haqqo qabil wa la tamutunna illa wa antum muslimun marhasul muslimin dalam sambutan yang disebutkan oleh Bapak Wakil Bupati Malang tadi. Beliau sempat memberikan statement bahwa komunis merupakan bahaya laten yang tidak pernah mati. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Kapolres tadi. Tapi sebelumnya beberapa waktu yang lalu Saya menyampaikan muntilan berikut ini Sebagai dasar Kenapa Kita berbicara tentang komunisme Artinya kalau ada orang bertanya Kenapa tema yang diangkat adalah Komunisme dan Radikalisme ya jawabannya Karena Komunisme itu ya Tetap hidup dan belum adik Terkait dengan hal ini Kepala staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono Pada tanggal 30 September Tahun yang lalu Ini setahun yang lalu Bapak Kasat mengatakan Komunis Akan bermetamorfosa Menjadi bentuk baru Gerakannya makin sulit dikenali Dan menyusup Ke berbagai ini Tanpa disadari. Sebagai seorang pejabat tinggi Seorang gendam Dengan posisi yang sangat strategis Yaitu kepala staf angkatan darat Tentunya apa yang beliau sampaikan ini Bukan sekedar perkiraan Tentunya yang beliau sampaikan ini adalah Sebuah kenyataan fakta Bahwa komunis itu akan terus mencari bentuk baru supaya tidak dikenali. Sekarang ini mereka tidak akan terang-terangan menggunakan nama PKI. Mereka juga tidak akan menggunakan istilah komunis. Akan memilih bahasa yang sulit. Dalam kesempatan yang lain, Kepala Staf Angkatan Darat juga mengatakan. Kebangkitan ideologi komunis makin terlihat nyata. Ada kelompok yang ingin memutar fakta sejarah seolah mereka adalah korban. Sekarang, ini, kita kalau browsing internet, media online, di hampir semua, di beberapa media online, sekarang ini mulai dari tanggal 28 tahun. Atau kita mundur sedikit ya, tanggal 27, 28, 29, 30 September kemarin, tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 5 besok tanggal 5 Oktober Itu media online, sebut saja lah, misalkan kompas.com, detik.com tempo.com Dan sekian banyak, ini. itu ada berita-berita yang ditampilkan tentang korban dari PKI Ya, ceritanya beginilah, ceritanya begitu seakan-akan mereka lah korbannya Betul seperti yang disampaikan oleh bapak kepala staf angkatan darat. Mereka ingin memutar fakta sejarah seolah-olah mereka adalah korban. Kemudian Menteri pertahanan Republik Indonesia, bapak Rianizard Ria Kudu, beliau memberikan pernyataan bahawa indikasinya memang ada di Indonesia. Antara lain dibuktikan. Kemunculan orang-orang yang melakai atribut Palu arit Sebagai lambang PKI atau komunisme Selain Bentuk penyebar luasan Bendera PKI di berbagai tempat Ini pernyataan dari Menteri Ketahanan Republik Indonesia Bapak Yair Iza ya. Oleh sebab itu Masyurah Muslimin Meskipun lokasi ini Jauh dari pusat kekuasaan Berada di perbatasan Negara lain sebelah utara negara Indonesia bukan kemudian berarti potensi kemunculan komunisme itu kecil atau bahkan mati karena sekarang penyebaran informasi itu semakin mudah batas wilayah bukan lagi penghalang jarak yang jauh itu juga bukan alasan karena yang terjadi di sini pada waktu yang sama sudah dapat diakses dan diketahui di tempat lain yang jaraknya ribuan kilometer, yang terjadi di Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Yogyakarta, yang terjadi sekarang ini bisa kita ketahui melalui akses informasi yang semakin hari semakin canggih dan berkembang, sehingga. Pengaruh dari ideologi komunisme itu memang menyebar dan tersebar sampai ke seluruh daerah. Kalau kita membaca sejarah Malinau sendiri, dulu pun ada unsur-unsur komunisme di sini. Tapi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian atas jerih payah dari para pendahulu kita para pahlawan, dan aparat keamanan, Alhamdulillah gerakan-gerakan semacam itu dapat ditumpas, kemudian ditekan, sehingga tidak dapat bertendam. Namun, memanfaatkan isu kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, hak untuk menyampaikan pikiran di tempat umum, maka kaum komunis ini terus bergerak. Terus bergerak. Buku tentang komunisme, buku sekarang itu tersebar luas, siapapun bisa untuk membacanya. Bahkan di media atau di dunia maya, media sosial, buku-buku yang mengajarkan prinsip-prinsip komunisme itu di share atau dibagikan secara bebas dan gratis. Tidak perlu beli, yang mungkin mau download, download, download jadi. Ya. Buku aku bangga jadi anak PKI, buku anak PKI masuk parlemen, buku yang korisikan tentang apa namanya pengakuan sebagai korban dari sejarah itu tersebar. Tadi malam seperti yang disebutkan oleh Bapak Kapolres kita tadi, itu yang baru ya. Kan? Artinya belum berhenti, memang terus berjalan itu proses untuk menghidupkan kembali. Komunisme di Indonesia Tadi malam seperti yang disampaikan di Jakarta Ditangkap warga negara Malaysia Karena terbukti Warga negara Malaysia tidak? Yang disampaikan tadi Terbukti menjual buku yang logonya adalah Palu dan Arit Mungkin orang beralasan oh, Yang pakai logo Palu dan Arit kan Belum tentu PKI Iya, Memang belum tentu PKI Tapi dalam kondisi-kondisi sepatan ini Apa motifnya? Kenapa tidak dilakukan dari dulu? Seorang tukang bisa saja pasang palu sama arit terus dipotong. Tapi kita yang di Indonesia ini sudah sama-sama menilai bahwa palu dan arit itu adalah memang logo PKI, logo komunis. Sehingga tidak bisa kok kemudian kita bermain-main di situ. Ah, setengah aja kok. Main-main aja tidak bisa. Karena yang seperti ini tidak bisa dipermainkan. Kemudian kongres Kongres PKI sudah sampai yang lebih dari yang sepuluh, bahkan sudah dipilih ketuanya, dipilih sekretarisnya, kemudian isinya, isi dari kongres tersebut, kaos diproduksi secara besar-besaran, bahkan mereka sudah punya struktur ya, komunitaskan ratus ex tahanan politik yang terlibat PKI diberikan remisi, film-film dokumenter yang membuat bukan orang Indonesia bahkan. Ada beberapa film tentang dokumenter PK itu yang membuat orang asli Ada satu film itu, saya lupa judulnya, Jagal kalau tidak seliru Kalau diberi makan dengan bisa Pake bahasa Inggris Itu yang membuat filmnya justru orang Australia Yang ditampilkan persis seperti yang disebutkan oleh Kepala staf Angkatan Darat tadi Seolah-olah mereka yang jadi korban Kemudian si simposium, simposium dan seterusnya Itu nyata memang benar-benar ada Walhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipilih masuk dalam bagian atau golongan hamba-hambanya yang perkaya dan yakin tentang keberadaan Rabb, keberadaan Tuhan. Salah satu prinsip dasar komunis adalah tidak mengakui adanya Tuhan, anti Tuhan. Karl Marx sebagai bapak dari ideologi komunisme, itu menulis dalam salah satu bukunya kata Karl Marx yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia eksistensi Tuhan tidak masuk akal. Tuhan adalah konsep yang menjijikkan. Aku menaruh dendam kepada apa saja yang namanya Tuhan. Itu kata Karl Marx. Karl Marx juga mengatakan agama adalah racun narkoba bagi masyarakat. Menghujat agama adalah syarat utama dari segala hujanan. Lenin, pemimpin besar komunis di Soviet, mengatakan kaum komunis tidak percaya agama. Lenin juga mengatakan matilah, mampuslah agama. Hiduplah ateisme. Kita harus memperlakukan agama dengan mengis. Kita harus memerangi agama. Di Indonesia, Lekra sebagai salah satu sayap underbouw dari PKI waktu itu, Lembaga Kesenian Rakyat. Itu sering membuat acara ketoprak, ludruk kesenian rakyat. Dan judulnya terang-terangan anti Tuhan. Di beberapa pentas kesenian mereka zaman dulu, salah satunya judulnya lakon Patine Gusti Allah. Kalau kita berdimakan dalam Indonesia Allah itu mati Ada lagi Gusti Allah dari mantan Allah itu menikah Ada lagi yang membuat judul Kawine Malaikat Jibril Malaikat Jibril menikah Ini judul-judul Kesenian rakyat yang dikembangkan oleh Pembangga kesenian rakyat waktu itu Kemudian lial-lial mereka Pondok, bubobrok, langgar, bubar Sampai mati pondok gogrok langgar bubar santri mati artinya pondok pesantren itu hancur langgar itu masjid atau musala dibubarkan santri harus mati seperti yang disampaikan dari apa itu perwakilan Kementerian Agama tadi Pak Habib Bapak Habib tadi beliau juga tadi kan sempat mengatakan Habib Santiago Bapak Habib Santiago tadi ini sempat mengatakan bahwa di daerahnya sendiri Dulu sempat Dulu ketika zaman di daerah Gambiran Jawa Timur Warganya Menjadi korban Kenapa? Karena mereka memang Anti-Ula Nah, ma'asyurah muslimin Rahimahumullah Yang patut kita waspadai adalah Cara pemahaman seperti ini Yang tidak suka dengan Agama Yang menganggap agama itu hanya hasil sikap rasa karya manusia. Ia menganggap agama itu justru membuat kita terbelakang. Agama itu mengekang hidup manusia. Benar seperti ini, seperti ini banyak sekali. Meyakini sebagai agama itu sebagai sesuatu yang apa namanya yang membebani. Wala wa quwata illa billah. Walaupun dia tidak mengatakan saya PKI Saya pengikut PKI Tapi kalau yang dia sampaikan adalah Ucapan-ucapan atau pernyataan yang menunjukkan Dia tidak percaya tentang agama Tidak percaya dengan adanya Allah, Rabbul Alamin Jelas Kemudian Ciri Atau tanda dari ideologi komunis itu Adalah melakukan kekerasan Melakukan Kekerasan di dalam buku yang ditulis oleh Karl Marx dan Fabrice Engels, namanya Manifest and Communist Nation, di dalam buku itu ditulis bahwa tentang ideologi komunis sebagai ideologi yang mengajarkan untuk merebut kekuasaan dengan kekerasan. Menggulingkan seluruh kekuatan sosial yang ada. Yang namanya PKI atau komunis itu pasti identik dengan kekerasan, pembunuhan, dan semuanya. Lenin Sebagai bapak komunis di Soviet Itu pernah mengatakan Tidak masalah Jika 3 per 4 penduduk dunia ini Habis Asalkan 1 4 sisanya adalah Komunis Untuk melaksanakan komunisme Kita tidak gentar berjalan di atas Mayat 30 juta orang Jadi memang dia menghalalkan Nyawa Demi menegakkan paham komunisme. Stalin juga di Rusia. Itu membunuh 30 juta orang. Jadi korban. Musso di Madilog juga seperti itu kan, pemberontakan tahun 48, berapa banyak masyarakat muslim, santri, santri kiai-kiai, ulama-ulama yang meninggal dibunuh dan dibantai. Polpot di Kamboja yang juga mengabdi paham komunisme, itu telah membunuh Atas perintah dia, 2,5 juta orang. Komunis di Cina lebih dari 50 juta orang. Komunis di Amerika Latina, 150 ribu orang. Di Afghanistan, ada 1,5 juta orang. Kemudian, kalau dibuat rata-rata. Dibuat rata-rata. Salah satunya yang menyebutkan adalah, Bapak Taufik Ismail, seorang penyair dan ujian biaya terkenal Indonesia, Beliau itu membuat hitung-hitungan Beliau menghitung selama 74 tahun Selama 74 tahun Ada 100 juta orang Di 76 negara Yang meninggal dunia karena korban Komunis Sehingga kalau dibuat rata-rata Dalam Satu hari Yang menjadi korban pembunuhan Dari komunis adalah 3.702 orang Per hari 154 orang selama 74 tahun ini, 154 orang mati, mati, mati. Per menitnya 2,5 orang. Itu yang menghitung adalah Bapak Taufik Ismail dan yang lain. Dan fakta itu kan nggak bisa ditutup-tutupi. Fakta yang seperti ini juga tidak bisa dibuat-buat. Memang nyata seperti itu. Nah kita di Indonesia juga harus waspada. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Mereka akan melakukan hal yang sama. Ada sebuah teori. Mungkin kita masih ingat tentang kasus dukun sangkat, ya, di daerah Banjarmasin, Probolinggo, Bondowoso dan yang lainnya. Ada sebuah teori mengatakan pelakunya adalah kaum PKI, karena indikator-indikatornya cukup banyak. Karena yang terbunuh itu yang terbunuh pada kasus santet di daerah tapal kuda Jawa Timur itu. Kalau dilunut tahun 65, saat itu mereka menjadi korban atas tuduhan santet itu sedang mengalami masa muda dan orang-orangnya terlibat dalam pemusnahan para pengikut PKI. Itu teori itu cukup kuat karena memang ada. Indikasi-indikasinya Artinya tahun 65 kan PKI memberontak Kemudian pemerintah Indonesia kan membersihkan Melibatkan masyarakat Terutama umat Islam Nah umat Islam yang terlibat saat itu Kan tambah tua Tambah tua, tambah tua, tambah tua Nah tahun 99 Ketika 99 ketika terjadi peristiwa Sanket Kemudian banyak katanya kiai yang dibunuh karena alasannya dukun sampai dukun sampai itu. Ternyata mereka-mereka ini dulunya Ketika tahun 65 terlibat dalam pembersihan. Yang jelas paham yang mengajak kepada kekerasan, anarkisme, radikalisme itu juga buah dari paham dari komunisme. Alangkah besar rahmat-Nya itu alhamdulillah. Pada sesi pertama tadi sebelum guru sedikit saya katakan kita terangkan Bahawa Islam Melarang dan mengharamkan Segala tindakan dan perbuatan Yang mengarah kepada kekerasan anarkisme, radikalisme Dan seterusnya Ma'asro muslimin Rahimali warahmatullahi wabarakatuh Komunisme itu Bisa tumbuh subur Bisa tumbuh subur Dengan memanfaatkan Atau mengangkat isu Yang disebutkan pertentangan kelas Antara kaum berjuiz Dan kaum proletar jadi antara yang kaya dan yang miskin itu dipertentangkan, antara pejabat dan rakyat itu ditabrakkan komunis, cara-cara yang digunakan oleh komunis apa? Untuk menciptakan chaos, kerusuhan dan kekacauan. Yang miskin dalam hal ini diwakili oleh kaum petani dan kaum buruh serta kaum tukang, kaum petani dan kaum buruh itu dibuat Benci kepada orang-orang kaya. Yang kaya juga seperti itu. Dibuat untuk seunang-unang kepada yang kecil. Dipertentangkan. Alasannya. Membela rakyat kecil. Menegakkan keadilan. Anti kegoliman. Biar sama rata sama rasa. Dalam konsep komunisme tidak boleh ada orang kaya, tidak boleh seorang warga itu mempunyai modal atau alat-alat produksi, karena sejarah komunisme itu kan dimulai di zaman di daratan Eropa di Eropa, ketika waktu itu yang berkuasa adalah bahang kapitalis liberalis, bahang kapitalis itu siapa yang punya modal dia penguasanya. Petani buruh itu tidak dianggap sebagai manusia, bukan orang namanya, ditindas, disiksa, dibully oleh mereka yang berkuasa dan punya harta. Maka komunis muncul sebagai reaksi itu untuk melawan. Tapi cara yang dilakukan salah karena dipertentangkan berbeda dengan konsep Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa Wasallam. Yang jelas isu pertentangan kelas ini adalah isu yang paling Mudah untuk menarik Dan mencari simpati dari masyarakat Siapa yang tidak tertarik Melihat anak-anak muda Anak-anak muda masih mahasiswa Melakukan orasi Pidato Di depan umum Katanya membela rakyat kecil Membela keadilan Melawan kebangunan Lawan rakyat bersatu Mari para petani kita bersatu Kaum buruh kita bersatu Kita lawan, kita mogok kerja Kita mogok bertani Melihat ketidakadilan seperti ini Orasi kan ya? Kalau orang biasa melihatnya Masya Allah biasa ya Anak-anak muda ini Memberahkan menyuarakan, Menyampaikan suara rakyat Itu isunya Mereka yang melakukan orasi yang melakukan pidato dan seramah Membela kaum miskin Datang ke lokasi naik mobil Pulang naik mobil, pulang kembali ke rumah Rumahnya mewah jam tangannya mahal makannya, makannya enak Di restoran dan warung makan Sementara kaum buruh Itu capek, panas, berkeringat Jalan kaki, lemar Dari pabrik sampai ke udaran Yang seramah orang sini tadi Tidak ikut merasakan susahnya jadi buruh itu bukti bahwasanya kaum buruh itu hanya diperalat. Para petani juga seperti itu diperalat. Coba perhatikan mereka-mereka mereka yang dulu akrab dan sering menemui para petani dan kaum buruh memperjuangkan hak-hak mereka, tapi setelah mereka duduk manis di atas kursi sebagai anggota dewan, misalnya, mereka sudah lupa dengan rakyat yang dunia mereka bela, karena ternyata hanya memperalat petani dan buruh. Katanya sama rata sama rasa. Tidak boleh ada yang kaya. Tanah, harta, modal, alat produksi dibagi rata. Tapi para pemimpin komunisme justru hidup mewah dan koya-poya. Pemimpin komunis di Sina, mau sesu, yang lain mengatakan mau sezon. Itu mempunyai secara pribadi puluhan sila. Setiap fila ada kolam renangnya Satu kolam renang nilainya Sampai 50 ribu yuan Padahal aturan yang berlaku Di sana, korupsi di atas 50 dan di atas 10 ribu yuan Itu akan dihukum hancur, dihukum mati. Komuniknya sendiri malah Hujud mewah dan koyang Joseph Brostito Presiden Yugoslavia Yang dulu juga mengandung komunisme punya kapal pribadi mewah kapal pesiar yang panjangnya 117 meter itu pribadi DNI di Indonesia pencetus dan pelopor PKI di Indonesia DNI yang dia perjuangkan rakyat kecil tapi ternyata di rumahnya punya koleksi alat-alat elektronik yang mahal yang waktu itu sulit untuk dimiliki kecuali orang-orang kaya saja dia punya koleksinya itu maka ternyata isu permasalahan kulas itu hanya apa namanya hanya isu yang dibuat-buat untuk memperalat kaum miskin kaum pendiri Gerwani, pendiri Gerakan Wanita Indonesia, undergroun sayap perjuangan yang kaum PKI untuk kaum wanita. Salah seorang pendiri Gerwani ketika ditugaskan oleh pemerintah waktu itu untuk berkunjung ke Polandia, Ceko dan yang lainnya, negara Eropa, negara-negara Eropa Timur, negara-negara pengandut paham komunisme zaman dulu. Itu pulang ke Indonesia langsung menyatakan diri keluar dari Gerwani Kenapa? Karena beliau, sang pendiri Gerwani ini Menyaksikan secara langsung bahwa ternyata Masyarakat kecil, warga, di negara-negara Yang mengandung paham komunisme Sustri hidup dalam kandang susah dan tertindas, Terkurung, terpenjara Segala sesuatu tidak bebas Contoh yang paling dekat sekarang ya Korea Utara. Korea Utara itu kan negara yang terisolasi. Hanya ada satu partai di sana. Partai Komunis. Tidak ada partai kedua. Karena Komunis tidak mengenang partai oposisi. Adanya cuma satu partai Komunis. Untuk mengatur segala-galanya. Hidup susah. Menderita seseorang. Semua serba dibatasi. Semua serba dibatasi, tapi pemimpin-pemimpinnya hidup mewah. Iya, presiden Korea Utara, ada menterinya, pejabat-pejabat, wah. Padahal rakyatnya tertindas. Itu tampak kegagalan paham komunisme. Maka dunia sempat gempar ketika Soviet bubar, kemudian mengganti menjadi Rusia, lalu mengumumkan secara terus terang bahwa Rusia sudah tidak lagi menganut bahan komunis. Karena mereka sendiri sudah menyatakan jelas. Masalah Muslimin rahimukumulok. Alhamdulillah, setelah kita mempelajari Islam, maka kita yakin dan bertambah yakin bahawa Islam itu adalah konsep yang paling sempurna. Konsep yang paling sempurna untuk menyelesaikan semua masalah dan problematika kita pada contoh kasus komunisme dan kapitalis yang kaya sewenang-wenang menginjak dan menindas kaum miskin kaum yang lemah ini masalah. Di sisi yang lain kaum buruh, kaum tani, kaum kecil, kaum lemah mereka melakukan perlawanan. Tapi dengan kekerasan dan pembunuhan ini juga masuk. Tidak bisa dipertentangkan. Bahkan Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu konsep yang sempurna sekali. Kepada orang-orang kaya yang punya harta, Islam memerintahkan mereka untuk menunaikan zakat, infak, sedekah, hadiah. Itu didorong betul didorong. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh. Nabi Muhammad memberikan apa yang beliau punya untuk sahabat-sahabatnya. Nabi Muhammad yang pertama kali terdepan untuk memberikan contoh dalam sedekah, dalam sedekah, infak dan berhak, memberikan hadiah. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengancam orang-orang kaya yang punya harta tetapi tidak memperhatikan kaum miskin. Nabi Muhammad juga mengancam para pemimpin, penguasa dan pejabat yang tidak amanah di dalam jabatannya kamunya meraka. Itu kan konsep Islam, menyadarkan mereka kaum kaya dan para pejabat untuk menunaikan tugas dan kewajibannya dengan baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bukan mukmin yang kenyang sedangkan جاروه Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum dikatakan sempurna imannya kalau seseorang itu makan di rumah sampai kenyang padahal masih ada tetangganya yang lapar. Oh, dari mana saya tahu kalau tetangga saya lapar? Ya kamu harus sensitif, harus aktif. Tetangga saya enggak makan dulu. Itu perintah di dalam kitab gua biasa. Jadi tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois, tidak seperti paham kapitalis dan diri, paham kapitalis sosialis. Enggak bisa. Paham kapitalis sosialis yang apa namanya yang memperbudak petani, memperbudak buruh. Merasa dirinya yang terbaik. Perintah sana, perintah sini. Sewenang-wenang, dolim. Islam mengajarkan. Jangan. Harta itu digipang dari Allah. Jabatan itu digipang dari Allah. Laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Infak sedukah, infak sedukah. Sahabat-sahabatnya yang kaya raya. Yaitu sahabat-sahabat Nabi. Juga mereka memberikan contoh serta teladan untuk kita. Dalam berinfak sedukah. memberikan hadiah itu seperti apa? Luar biasa mereka. Radiyallahu ta'ala umum azimari. Itu untuk orang-orang yang kaya kepada orang-orang miskin dan kaum fakir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganamkan untuk mereka sabar dengan kondisi seperti itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan unburu ilamanhu as falamin kum walatan buru ilamanhu faukakum fa inahu ajdaru alatas daru naimatullah ya liqum itu konsep yang diajarkan Islam kepada kita yang miskin dan fakir. Islam mengajarkan lihatlah orang yang kehidupannya di bawahmu, jangan lihat yang di atasmu. Kalau kau lihat yang di atasmu, engkau akan meremehkan nikmat yang Allah berikan untukmu. Engkau tidak akan bersyukur dengan maksimal. Jadi kaum fakir, kaum miskin, kaum buruh, kaum tani diminta untuk melihat mereka yang kehidupannya di bawah supaya lebih bisa bersyukur. Nabi Muhammad bukan hanya mengajarkan, bukan hanya menanamkan Nabi Muhammad sendiri menjalani. Tahukah kita, Mashallah Insani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kehidupan beliau sangat sederhana sekali. Rumah beliau sempit, perangkat, perabot dan perkakas rumah beliau sederhana sekali. Bahkan pernah selama dua malam berturut dua bulan berturut-turut dapur beliau tidak mengepul asapnya, karena tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Bagaimana beliau hidup menggunakan Um, amar kebanyakan me, uh, mengkonsumsi kurma dan minum air putih serta terkadang tetangga-tetangga beliau mengirimkan makanan sebagai hadiah itu nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidurnya di atas tikar kasar tikar kasar sampai membekas itu apa namanya liuk-miuk dan lekuk-lekuknya tikar kasar. Itu Nabi Muhammad orang yang paling kita cintai dan paling kita muliakan di seperti itu. Nabi Muhammad menghibur orang-orang fakir dan orang-orang miskin untuk sabar. Nabi Muhammad mengatakan yasulul fuqaraul jannah. Orang-orang fakir itu akan masuk surga 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Jadi dihibur orang-orang miskin, orang fakir itu dihibur, ditenangkan, ditenteramkan hatinya. Orang yang fakir, orang yang miskin akan lebih cepat masuk surga karena perhitungan amalnya lebih cepat. Harta yang dia punya sedikit bahkan enggak punya harta, harta apa yang akan dinilai dan diperhitungkan lagi di hari kiamat? Beda dengan orang kaya yang hartanya banyak sekali. Semua akan ditanya dari mana asalnya dan digunakan untuk apa harta yang engkau punya. Orang miskin sahabat-sahabatnya itu diminta sabar. Dan kemudian setelah itu Nabi Muhammad mempersatukan mereka. Antara yang kaya, miskin, pejabat, dan rakyat Dengan sholat berjamaah Ketika sholat itu dilaksanakan Sela berjamaah, gak ada yang kaya, gak ada yang miskin Jadi satu di miskin Saling menghormati satu dengan yang lain Saling mengunjungi, saling mendoakan Saling membantu, saling menolong Tidak ada perbedaan kelas Apalagi pertentangan kelas Antara yang kaya dan yang miskin Dibuat hidup itu harmonis Dinamis itu ajaran Islam Walhamdulillah ah, Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Yang jelas Ma'akul hmm. muslimi Rahimani wa rahimahumullah hmm. Ideologi komunisme Itu sangat berbahaya Dan memang menjadi Sifatnya lakai Kita tidak boleh Langkah Kita boleh waspada Perlu diketahui bahawa sejak Setelah reformasi. Sejarah tentang PKI. Itu sudah dihapus dari kurikulum Indonesia. Generasi muda sekarang ini. Kalau tidak aktif untuk mencari. Gak akan mengerti tentang PKI. Kalau dulu. Termasuk saya ketika masih sekolah dulu. Dalam pelajaran yang kita baca. Jadi 20 SPKI. Gustavo dan lain-lain. Dipahas. Sekarang materi itu sudah dibuat. Harusnya kan kita sadar bahwa ini upaya sistematis untuk memutus generasi. Yang muncul adalah generasi-generasi yang tidak paham tentang komunisme. Enggak ada sekarang di dalam buku kurikulum pendidikan Indonesia, tentang sejarah PKI. Yang korbannya adalah para pemimpin bangsa dan calon pemimpin bangsa, para jenderal dari Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal Sutoyo, Ex Farman, Ferry Tendean, Kartamso Sugiono, itu para petinggi dan para pembesar negara ini yang dulunya diharapkan untuk bisa mengembangkan dan membesarkan bangsa ini malah dibunuh. Malah siksa cerita, cerita dan kisah ini bukan sejarah yang dibuat-buat Kenyata dan betul-betul nyata Ma'asyu wa muslimin rahimah Belum lagi Korban-korban yang lain Nah, sejarah seperti ini Diusahakan Generasi selanjutnya itu tidak mati, tidak paham Kalau dulu setiap tanggal Atau malam tanggal 30 September ada pemutaran wajib di DKI film I 13 sebagai salah itu orang pun enggak ngerti anak-anak muda sekarang adik-adik kita itu enggak faham PKI itu apa karena memang sudah berusaha untuk dilupakan tapi di sisi yang lain katanya ingin kelupakan di sisi yang lain mereka terus menuntut menuntut menuntut untuk pemerintah minta maaf pemerintah merehabilitasi nama-nama baik mereka pemerintah memberikan kompensasi kepada korban tahun 65 terus itu disuarakan. Di satu sisi sudahlah enggak usah ingat-ingat -ingat lagi itu kan sejarah yang dibuat-buat oleh penguasa waktu itu. Di sisi yang lain mereka menuntut ini usahanya sistematis, rapi, tertib, terorganisasi. Kita tidak belenggah. Ya. Sebagaimana kita juga tidak belenggah dengan paham dan ideologi radikalisme kanan kaum teroris yang berbazi Islam. Bertakbir semua di atas nama Kan Islam. Peledakan, penembakan, kantor polisi ditembak, pak polisi ditembak, aparat keamanan ditembak, disbeli. Allahaulahwalakubuatakilahdunya. Itu yang membuat kita sebagai umat Islam sakit, sedih. Karena yang kemudian terkena pengaruh kesan negatifnya itu kita dukung kadang kita yang menggunakan jubah seperti ini pakai jenggot, sementara kita yakin itu sunnah Nabi, ajaran Islam. Kadang-kadang kita dicurigai ditanya, nasnya sama dengan kelompoknya Santoso ya? Kalau kelompoknya Santoso di Poso bukan pak? Kalau Santoso teman saya bukan Baso, iya. Bapa sama bukan Basir? Apanya musuh? Saya pernah agak serius agak emosi dulu dan itu. Ia kan dengan Abu Bakar Basir? Sama orang tak musuh gitu pokoknya paket dia, oh ya, ya maaf mas <tik> ya kan kita hanya cendak akhirnya kenapa? karena mereka melakukan itu ada sama Islam, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. bukan seperti itu jihad jisabir hmm. jihad jisabir itu ada aturannya, ada ketentuannya yang berhak dan satu-satunya pihak yang berhak menyuarakan jihad jisabir itu dalam arti perang fisik itu hanya penguasa itu bukan milik kelompok dan perorangan jadi kalau bapak-bapak mendengar ada kelompok jihad mengatasnamakan jihad Bisa fisabilillah berperang di jalan Allah tapi kok tidak atas di bawah bendera penguasa pemerintah itu berarti bukan jihad yang syar'i sekarang kelompok-kelompok jihad banyak sekali apalagi di Suriah dan Irak 30 lebih kelompok jihad di sana satu sama lain yang terang, saling perang saling bunuh sama-sama katanya kelompok jihad Nah, paham-paham seperti ini perlu kita waspadai Rasul al Allah yang bisa mengganggu Keamanan dan ketertiban masyarakat Seperti nakoga dengan rasudi, berkaulan bebas Penipuan dan seterusnya Tidak ada jalan lain Untuk mengobati Penyakit-penyakit tadi Ketua dengan dan ajarkan Ayo kita kembali Mempelajari Islam yang dibangun di atas Al-Qur'an, yaitu Timah Timur Allah SWT yang dibangun di atas Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman as-salatu salat kita yakin ketika konsep Islam itu kita pelajari dengan baik kita yakini dan kita laksanakan keteraman kedamaian itu bisa terwujud Alhamdulillah kita hidup di negara Islam kita hidup di negara Muslim Indonesia adalah negara Islam sehingga tidak ada alasan untuk memperjuangkan mendirikan negara Islam. Bahasa Islam tu. Sebagai kelompok yang mengatakan umat Islam, walaupun kecil, mereka akan menganggap negeri ini negeri kafir. Sehingga perlu memperjuangkan untuk melegakan daulah atau filafang Islamiah atau pemerintahan yang musim. Alhamdulillah negeri kita, negeri Indonesia ini negeri Islam. Kalau kita membaca definisi dan keterangan dari para ulama tentang negeri Islam, maka negeri Islam itu didefinisikan adalah sebuah negeri yang simbol-simbol Islam, syiar-syiar Islam nampak jelas ditunjukkan dan dilihat. Salat wajib, salat berjamaah, salat idul fitri, salat idul adha Diaturkan oleh pemerintah, diberi kemerdekaan, diberi kebebasan untuk melaksanakan. Tentang ibadah haji, puasa, zakat Warisan Pernikahan Perceraian Itu semua Alhamdulillah masuk dalam undang-undang Walaupun mungkin ada Kurang, ada cacat dan ada celahnya, tapi itu bukan Muda dijadikan alasan untuk Menganggap bahawa negara kita Dalam negara yang Alhamdulillah Negeri kita negara Indonesia Adalah negeri muslim Negeri Islam, Alhamdulillah tidak usah berpikir untuk mendirikan negeri Islam. Sudah kesan. Tinggal kita mengisi hari-hari kita dengan mempelajari Islam. Kita ramaikan masjid-masjid dengan apa namanya, mempelajari Islam membaca Al-Quran. Kita terapkan Islam itu pada diri kita sendiri lebih dahulu. Kemudian kita mengingatkan, diterapkan di tindak keluarga dan semuanya. Alhamdulillah. Ya, itu mati. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufik dan hidayah untuk kita semua Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Selanjata melibahkan Surah al dan barokah untuk kita semua Walhamdulillah, saya kira materi ini sudah cukup Yang paling terpenting sudah tersampaikan beberapa poinnya Dan kita harus waspada Dan sadar bahawa Komunisme dan Radikalisme Radikal kanan maupun Radikal kiri Betul-betul Hidup Tidak mati mereka terus bergerak, bergerak, bergerak dan bergerak. Kita sebagai umat Islam harus membenteng diri sendiri, membentengi generasi muda nah, dari paham-paham sesat seperti itu. Jadi nah, paham-paham sesat seperti itu, harus nah, dengan sungguh-sungguh mempelajari Islam, memperdalam pemahaman kita tentang Islam. Kemudian meningkatkan sinergisitas kerjasama antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat Muslim dikuatkan silaturahminya apa abang namanya ditingkatkan satu sama lain saling mendoakan mudah-mudahan Allah sudah mewakilkan mengabulkan semua yang kita minta dan kita mendoakan terima kasih saya ucapkan kepada seluruh alumni yang telah bersusah payah untuk melakukan mengadakan acara ini sampai akhir terkhusus lagi kepada takmir masjid demikian juga secara khusus lagi pemerintah pemerintah daerah pemerintah kabupaten malinau oleh dari jajaran bupati, wakil bupati dan seterusnya, demikian juga bapak Kepres Staf dari seluruh jajarannya Bapak pihak militer nah, dari Kodik, Koramil dan seterusnya, demikian juga rekan-rekan dan saudara-saudara saya dari Batalion Pupanti 4414 yang kali ini ditinjau langsung oleh bapak Kepala Komad dan Kompi dan Kep Bapak Muslim, mudah-mudahan Alhamdulillah semua senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu SWT Sehat, selamat Dan selalu bisa berkumpul dengan keluarga ya. Mudah-mudahan Allah catat semua perjuangan Alhamdulillah Bapak-bapak semua Sebagai amal kebaikan dan amal yang alam sawab, Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Atas beberapa yang tidak menyenangkan Atau tidak sopan Mudah-mudahan Allah faqadumkan kita kembali hampir sudah 4 tahun ini subhanallahu wa bihamdih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana?